Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Laki-laki suami harus menganggap istrinya Tanda kutip bonika Yang Allah titipkan Dan Allah mengatakan Ini suamimu ya Kalau perempuan ini suamimu layani dia penuhi kebutuhannya semua yang saya perintahkan karena saya saya kasih balasan kamu masuk surga setiap suami dik juga disamakan kata Allah Subhanahu wa taala ini istrimu ya saya titipkan amanah didik dia berikan dia kebutuhan makan minum pakaiannya rumahnya Sem karena saya saya akan kasih pahala kamu akan masuk surga semua karena Allah Subhanahu wa taala dan harus kita pahami masalah ini Hadis yang terakhir dalam masalah poin pertama kewajiban istri adalah hadis yang mulia kata Nabi SAW ada empat wanita penghuni surga dan empat wanita penghuni neraka. Wanita penghuni surga yang pertama istri yang menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Yang kedua istri yang banyak melahirkan dia memiliki keturunan dari suaminya dan sangat sabar serta selalu puas. Dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Yang ketiga, istri yang pemalu. Bila suaminya sedang tidak di rumah, maka ia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Dan bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya. Jadi tidak menghardiknya, suami pulang dirangkul dulu, diberikan makanan, dilayani, kemudian baru menyampaikan hajatnya. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal Kalau memang dia memiliki anak-anak yang kecil Dia dikawai anak-anak kecil Maka ia menahan diri untuk nikah lagi Lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya Karena khawatir mereka terbengkalai Dan ini ulama, tafsir, ulama hadis mengatakan Kalau anak-anaknya masih kecil dan dikhawatirkan dia tidak Kalau dia menikah nanti dia susah untuk mengurus anak-anaknya itu kena harus membagi waktu Maka ini yang dilarang Ini yang lebih baik dia tidak melakukannya Sementara empat wanita pemuli neraka adalah yang pertama Istri yang lisannya tajam Senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya Bila suaminya gaib tidak ada di rumah Maka ia berkhianat Dan bila ia sedang di rumah maka ia terus menyakiti suami dengan lisannya Yang kedua Istri yang membebani suami apa yang di luar kemampuannya Subhanallah Rata-rata suami atau laki-laki yang sudah korupsi Berbuat hal-hal yang dilarang di luar sama Survei 90% lapangan membuktikan Itu karena ada tuntutan keluarganya di belakang ada istri yang menuntut hal-hal yang melampaui batas Maka jangan bebankan suami lebih daripada kemampuannya Ini ciri penghuni neraka nih Kalau bebankan lebih dari kapasitas. Yang ketiga istri yang tidak menutupi dirinya Dan juga auratnya dari lawan jenisnya Dan keluar dari rumah dengan membuka auratnya Dan yang terakhir istri yang tujuan hidupnya Hanya makan, minum dan tidur Yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat mentaati Allah dan Rasulnya Serta melayani suaminya Maka ini jelas larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenali Teman-teman sekalian karakter pasangan Kalau laki-laki pemimpin maka dihormatin Kalau diberikan masukan jangan Menggurui maka dia akan terima Perempuan adalah yang dipimpin Bapak-bapak kalau mau tahu bagaimana menjadi Perempuan maka gunakan keputusan yang Tidak banyak opsinya, tidak banyak pilihan Yang mengatakan kamu begini Kamu begitu, jadi diberikan instruksi Itu yang dipimpin, kalau laki-laki terbalik Bipu kalau mau naya suaminya harus Bagaimana menurut Anda, menurut kamu seperti ini Minta sarannya Karena si Pak Pemimpin itu karakter Ini akan lebih cepat mencap Mencapaikan kita pada tujuan yang kita inginkan Kemudian juga kita harus tahu bahwasanya suami itu kalau laki-laki punya karakter tidak suka diperhatikan sementara perempuan justru suka diperhatikan. Ibu-ibu jangan sering telepon suaminya kalau lagi bekerja karena dia akan terganggu dengan itu. Tapi bapak-bapak sebaliknya harus bisa luangkan waktu untuk menelpon istrinya karena dia butuh untuk ditelepon gitu kan. Maka harus harus tahu ini laki-laki tidak suka diperhatikan perempuan justru ya suka diperhatikan. Ini harus dipahami. Kemudian juga termasuk laki-laki itu, kalau makin si perempuan merendah di depannya, maka dia akan meng menghormati dan menyayanginya. Kalau perempuan sebaliknya, laki-laki tidak boleh merendah di depan perempuan tersebut. Kalau dia merendah, maka akan tertindas. Karena itu karakter. Kalau saya dulu di kursi, saya pernah bilang sama istri saya, kalau kamu duduk di bawah, maka dengan, saya, alhamdulillah dia, dia tidak lakukan ya. Tapi kalau, dia, kalau ada yang lakukan, saya bilang kalau kamu lakukan, kamu duduk di sebelah saya di lantai, saya dulu di kursi. Maka yang muncul di benak saya sebagai laki-laki adalah saya eh, apa istri saya masya Allah ya saya lebih menyayangi kamu karena kamu merendah dengan saya. Kalau kita balik saya bilang kalau kau di atas kursi dan saya duduk di bawah apa yang kamu lakukan sebagai apa yang kamu ucapkan sebagai perempuan dalam jiwa kamu kamu akan mengatakan kan saya sudah menguasai dia. Beda pemahamannya, karakter berpengaruh. Jadi kan maka harus mengenali karakter pasangan kita. Um, سبيل مريح تنا أدايا صاحيك أي تستريح.